Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jampek kali ini saya akan membahas tentang menjadi diri sendiri sebelumnya seperti biasa yuk kita mari ngopi ngobrol perihal islam ngopi ngobrol perihal iman Seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang setia nonton channel saya ini dan terima kasih atas subscribe dan kesetiaannya bahwa untuk menjadi manusia dan diciptakannya kita di sini adalah bukan ganda kita kita terlahir ke dunia ini bukan atas ganda kita. Tidak ada seorang pun yang terlahir memilih Dirinya untuk dilahirkan dari siapa Dan kita tidak pernah tahu Kenapa kita dilahirkan di dunia ini Kebanyakan orang belum tahu Kita dilahirkan karena kehendaknya Kita tidak pernah tahu kapan dilahirkan Untuk apa dilahirkan Masih jadi misteri dan kenapa kita dilahirkan ke dunia ini. Seperti saya pun ketika saya dulu pernah stand up comedy, saya selalu bilang bahwa saya adalah anak pertama yang dilahirkan di luar nikah. Ya iyalah, saya dilahirkan di luar nikah. Masalahnya ketika ibu nikah kan kasihan repot kalau saya nanya ibu melahirin saya pas menikah kan Kasian yang kondangan kasihan hajatannya. Nah setelah satu tahun lebih ibu saya menikah, barulah saya dilahirkan. Berarti di luar nikah kan? Ketika pernikahan nggak ada mengelahirin saya. Setelah setahun lebih barulah saya dilahirkan. Berarti saya dilahirkan di luar nikah. Ah itu hanya bercanda. Artinya kita dilahirkan ke dunia ini bukan secara kebetulan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Kita dilahirkan karena kendak Allah. Dan setiap diri memiliki karakter yang berbeda. Jangankan yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda adat. Ini yang satu ibu bapak bahkan yang kembar saja. Yang kembarnya kembar identik itu berbeda karakternya. Gak ada yang sama. Coba perhatikan. Lihat orang yang kembar identik walaupun misalnya... Dia mirip banget si wajahnya Tapi tetap ada karakter yang berbeda Di Disanalah kita perlu memahami Bahwa Allah menjadikan manusia Untuk tumbuh dengan caranya masing-masing Untuk menjadi dirinya sendiri Bukan untuk diseragamkan Karena tidak akan ada yang disebut harmoni Keindahan suatu musik Kalau hanya satu suara Disebut ada keindahan suatu musik karena ada lantunan suara, pendek, panjang, rendah, tinggi, alunan suara ketika dijadikan sebuah komposisi, jadilah musik yang indah dari berbagai macam karakter musik, dari berbagai macam uh, alat musiknya. Sama seperti tubuh kita, Tuhan menjadikan manusia agar manusia tumbuh dengan Karakternya masing-masing, tidak dipaksa untuk seragam. Nah, tapi yang kita perhatikan sekarang ini, di dalam syariat beragama, orang dipaksa untuk tumbuh menjadi karakter yang sama. Dulu para wali datang ke Indonesia, mereka memasukkan Islam dengan budaya Jawa. Mereka memasukkan Islam dengan budaya Nusantara. Tapi hari ini kita lihat kenyataan bahwa sekarang justru orang dipaksa untuk tumbuh menjadi seperti orang Arab. Nah, ini yang saya tidak pahami. Kenapa kita dipaksa untuk menjadi sama? Seperti halnya musik itu tidak indah kalau suaranya sama. Kayak ini aja misalnya. Ini suaranya begini. Ini suaranya beda. Ini suaranya lain lagi Ini suaranya Nah Diri pribadi setiap individu Itu memiliki karakter yang berbeda Sepertipun ketika Tuhan menciptakan cabai Itu tumbuh dengan cara cabai Sepertipun ketika Allah men menciptakan e, Mentimun Itu tumbuh dengan cara mentimun Sepertipun Allah ketika menciptakan jagung Itu tumbuh dengan cara Jagung, bahkan cabai saja itu banyak macam-macamnya tidak hanya satu jenis, dari cabai rawit cabai keriting, cabai hijau, cabai merah dan lain sebagainya, bahkan banyak cabai-cabean di mall itu banyak cabai-cabean artinya cabai itu tidak hanya satu jenis itu menciptakan itu menyiratkan kepada diri kita bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan perbedaan di surat Ar-Rum ayat 22 Menjelaskan bahwa aku ciptakan manusia berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda bahasanya. Nah kenapa kita sekarang diajak untuk bertuhan kok harus seragam. Dipaksa untuk sama. Harus begini, harus begitu pemikirannya. Lah ini namanya pemerkosaan. Akhirnya orang tidak merdeka menjadi dirinya sendiri. Padahal untuk beribadah kepada Allah kita justru dimerdekakan jiwa kita untuk menjadi dirinya masing-masing, sehingga perbedaan itu menjadi rahmat, sehingga perbedaannya itu menjadi rahmat, rahmatanil ya, alamin. Nah ini malah perbedaan jadi sumber perselisihan, malah nggak suka dan benci terhadap perbedaan. Ini yang masih kita pertanyakan. Ini kita mengajak untuk beribadah kepada Allah atau mengajak untuk beribadah kepada bangsa Arab, mengajak ibadah kepada Allah atau mengajak kepada kepada Kiai yang menyera, yang menyuruh untuk menyeragamkan? Sedangkan Allah menyuruh manusia untuk beribadah. Ketika dilahirkan kan otomatis kita jadi punya tujuan hidup, tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya itu adalah untuk menjadi dirinya sendiri. Ibadahnya itu adalah untuk memerdekakan jiwa. Bukan malah mengunggung dengan kebersamaan kebersamaan dalam perbedaan. Bukan dipersamakan. Dan perbedaan disamain. Itu mah pemerkosaan namanya. Itu mah namanya pemaksaan. Kok orang disuruh untuk sama Ini kayak anak teker, kayak anak SD, pakai seragam. Harus seragam, harus sama. Makanya saya sebagai seniman, mereka sering ketawa terhadap saya karena melihat saya beda, tapi saya tertawa melihat mereka sama. Luko sama kayak salam SD. Luko sama, kayak cabai sama aja cabai nggak ada perbedaan jenisnya. Kan nggak lucu, kan nggak menjadi hikmah. Padahal yang namanya hidup itu akan menjadi indah ketika berbeda. Nikah saja kan berbeda jenis kelamin. Masa nikah sama jenis kelamin yang sama? Ini tidak indah loh. Kalau jenisnya sama Artinya Dua perbedaan dan berbagai macam ribuan jenis perbedaan Ini tidak untuk disamakan Tapi untuk disatukan menjadi rukun Tidak untuk disamakan Tidak untuk diseragamkan nah, Kalau seragam Masa setiap orang harus begini pemikirannya idealismenya harus sama Nah ini namanya pemaksaan Pemerkosaan bahkan Ini sama dengan memenjarakan jiwa Nah ini yang tidak dipahami oleh banyak orang Bahwa untuk menuju Allah harus seragam Harus sama Nah justru Allah menginginkan perbedaan Justru Allah lah yang menemukan perbedaan Karena dengan perbedaan itulah Menunjukkan kebesarannya yang maha menciptakan Kebesarannya yang maha mengadakan perbedaan Lah burung aja macam-macam jenisnya Ada Beo ada apa? ada kucing, ada burung unta, burung kasuari dan lain sebagainya. Dari satu jenis burung aja macam-macam. Nah, kalau seandainya kita harus sama, harus hafal dengan ayat-ayat dan ucapan-ucapan yang dilantunkan. Ini sama saja kayak beo, sama aja kayak burung kakak tua bisa aja kan kalau diajarin burung kakak tua juga bisa ngomongin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bisa burung kakak tua juga tapi apa dia mengerti maknanya? apakah dia mengerti tujuannya Ya, tujuan dari hidupnya itu bukan hanya ucapan kalau ucapan dia juga bisa ngomong kalau cuma nyeragamin, kalau cuma meniru-niru si ini begini, ditiru Ya orang juga bisa niru Meniru Meniru itu keliru Kalau bahasa suruh itu disebutnya Ikut-ikutan kerbau Tuturut munding Tapi dia sendiri tidak mengerti Apa yang dimaksudkan dalam hidupnya Esensinya apa Bahwa Tuhan itu Mencintai perbedaan Dan justru Menciptakan perbedaan Agar dari perbedaan ini Kita mengambil hikmah Kemerdekaan jiwa Agar jiwa kita merdeka Bukan dipaksa untuk menjadi sama Atau bukan dipaksa untuk ngikutin Hanya kata-katanya saja Ini namanya pemerkosaan Itu namanya pemaksaan Dan sudah ketika sama Maka dibentuk gerombolan Dibentuk kelompok Itu bukan lagi kelompok manusia Tapi kelompok binatang Karena binatang itu kalau kerbau sama kerbau, harimau sama harimau halus seragam, beda aja dikit kelompoknya kelompok harimau ketemu kelompok kerbau saling terkam, saling hina, saling ejek. Ketika manusia berbeda-beda kelompok terus saling hina itu sama kayak binatang. Makanya nggak jauh-jauh dari itu, sumpah serapah mereka juga binatang, goblin, anjing, tolo, babi, kampret, cebong ya. Karena di tahapnya masih di tahap binatang. Kalau seragam menurut Kelompok ini harus seragam semuanya, kampret. Rokok SB ini harus seragam semuanya, cebong. Lah itu seragam itu binatang nah, saya saya ingin inginkan cobalah kita damai. Cobalah kita berdamai. Hargailah perbedaan. Lagi pula kenapa sih orang itu motot? Kalau satu tujuannya karena dia berambisi mendapat kekuasaan dan uang Dan ambisi itu adalah setan Dan ambisi itu adalah iblis Dan ambisi itu adalah hewan Hari mau ingin berkuasa macan Asia Aku pengen berkuasa Itu kan hewan Bukan manusia Kalau manusia bijaksana Kalau seandainya terjadi sekarang pemilu ini Yang menang harus diakui yang kalah, jangan, jangan menganggap itu curang atau licik. Biarkan saja, kalau masih tetap dongkol, karena apa? Ambisi, ingin menang. Ketika kalah, tidak, tidak mengaku kekelahannya. Nah, cobalah jadi manusia. Hargailah perbedaan. Dan jadilah diri sendiri. Jangan ikut-ikutan. Kata orang begitu, kita ikutan kata orang. Tidak punya prinsip itu namanya. Jadilah diri sendiri. Kita diciptakan untuk dijauhkan menjadi manusia bukan untuk menjadi ikut-ikutan, tapi untuk menjadi diri sendiri. Kalau oh, kita ngikutin ini, ya itu namanya mental follower. Tapi jadilah diri sendiri. Itulah sejatinya manusia. Karena Tuhan menciptakan kita ke dunia ini dan mengadakan kita di ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadahnya itu bukan niru-niru Kalau niru-niru jadi kayak Beyo Ngucapin Bismillah tapi dia sendiri tidak ngerti Apa maknanya Bismillah Tapi dalam beribadah ini kita dimerdekakan jiwa Bukan untuk meniru Tapi dimerdekakan jiwa untuk menjadi diri sendiri Itulah Islam Yaitu berserah diri kepada Allah Kalau berserah diri kepada Allah maka Allah akan menjadikan setiap dirinya menjadi dirinya masing-masing. Bukan untuk meniru-niru. Karena meniru-niru itu sifat binatang, sifat beo, sifat kakak tua, yang cuma bisa ngomongin, yang cuma bisa ngalapain, tapi tahu makna dan tujuannya. Dari apa yang diucapkannya itu? Cuma ngapain, cuma ngikutin, cuma Ikut-ikutan saja Ikut-ikutan kerbau Kalau kalian manusia Maka jadilah diri sendiri Dan merdekakan jiwa Agar tidak ikut-ikutan kerbau Atau kalau di skala disebut Turut-turut mundi Jadi diri sendiri Merdeka Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh